Bapak Karya selamat siang s i l a k a n komentarnya Ya kalau menurut saya sih Kalau memang n gak g bisa dipaksakan lagi Ya dinaikkan lah n、nah, Gak g perlulah harus ada politik pencitraan m Agar k kalau dinaikin harganya Nanti、uh, Presiden SPI tidak populer Sudah gak g bisa tahan Mau diapain lagi Daripada、uh, kalang kapu nanti Tapi、uh, Seperti subsidi ini Kalau memang mau di,、uh, dikurangi Uh, mungkin sekaligus gitu ya, yang punya mobil yang agak、uh, mewah gitu, mungkin bagaimana mekanismenya juga harus dijadikan juga. Saya jujur aja juga pakai mobil yang tahun tinggi dan、uh, kelas menengah atas. Saya pernah ditanya, kenapa enggak pakai yang tidak subsidi?、Terus、saya jawab sama yang punya pom bensin itu petugasnya, "Pak, pengaturan gak m e l a r a n g kok?" Saya bilang, "Kita bukan mencuri." Tidak melarang ya, kami pakai. Kalau memang nggak boleh, kami ikut peraturannya. Larang aja, nggak apa-apa kok. Kami ikhlas, tapi harus yang jelas gitu ya. loh. Jangan abu-abu. Ini pemerintah k a n suka a b u a p u gitu Terima kasih. Terima kasih Pak Karyat. a k s e p selamat siang. Selamat siang Ibu. s i l a k a n Kalau menurut saya sih, sebagai p e r h a t a n orang awam ya,、eh, ditempatkan aja polisi-polisi di s e t i a p SPBU, Bu. jadi bisa diarahkan mana yang sesenya tinggi kendaraan sesenya yang rendah diarahkan aja ke pertama ke premium Nah selama ini saya lihat mobil-mobil mewah pun musuh premium dengan ngaku, saya j u a r n gak g mampu katanya itu aja p u t r i saya pas teri, teri, teri. terima kasih bu baik terima kasih pak tambunan selamat siang selamat siang ya kalau mau s i pemerintah itu sih mudah saja ya tentukan dulu Siapa yang berhak menerima subsidi Itu yang pertama Yang kedua Naikkan harga bensin standar di seluruh Indonesia Terus yang berhak menerima subsidi ini Diberikan berupa、apa? kupon Langsung Jadi mereka beli dimanapun Bensin itu sama harganya Tapi dengan kupon mereka dapat d i s k o t jadi nggak menjadi satu k e、eh. r w e t a n ya. Itu menurut pendapat saya. Baik, terima kasih Pak t a m b u n a n Ibu Aisyah selamat siang. Iya siang. Silakan komentarnya. Iya, menurut saya sih nggak perlu ya kalau MUI ikut campur masalah ini gitu. Kenapa nggak melibatkan ini aja Bu, maksudnya kayak departemen ini, ya, sih, departemen itulah itu nggak perlu lah MUI segala patwa haram itu kayaknya nggak perlu banget gitu. バイクマガシー、ウエイサー、ウエイニー、ソウツヤン、ボクアウトサマ、ウエイド、ミニバイ、ゴンド、ハブセト、ジャンプササ、アブセギニボ、カロウェイベビロナイ、グナイ、カツロウト、カロ b ェイベビション、ロア、トゥーン、アンジョウ、トゥーン、ポシンアマ、トゥーン、ポケアタグストリトゥブ。バイクマガシー、ウエイニー、パパウロ、lamban dan s e p e ン t i n y a パンプティマカニアンパルブルビアンブウバニアンウォタランパナディウタラカン、タンパンアトラン、ベベンブル、スウィディ、ポギトソリッカ、ポギトウミッカタンタン、スウィディベンブル、ドロモンライヤーディンアイケンサイヤ、カウディポトスカン、トリシニア、ミサネロダン、パッカタフ、カチュアリアンコタノム、ディラボレモンゴンソンシプレミウム、ロファナカンサイヤ、アタフサマバンサイヤーンタクト、ポポジタフォムラントランド、 Yang penting kedepannya ini dampak pembatasan pemakaian BBM bersubsidi ini dapat dirasakan bangsa ini Terima kasih Baik, terima kasih Pak Leo, selamat siang Selamat siang Bu Dona s i l a k a n komentarnya Iya ibu, pemerintah a kan bingung kenapa Bingungnya karena jual bensin bersubsidi aja Pertamina masih untung berpuluh-puluh triliun t e n g a k bingung dan putus asa gitu Kan menaikan k masih untung m a l a h k a n itu masih bensin bersubsidi itu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 Selamat siang. Silahkan komentar ya. Sebenarnya orang kecil, anak kecil, orang bodoh, sedih pun. Sebenarnya masalah jual menjual minyak ini nggak n a k bikin p u s i nggak bikin ruwet kok. Ya naik, ya, naik kan turun, a i k diturunkan. Dibikin ruwet, iya. Supaya bernuansa politis. Saya pikir anak kecil pun t a u ya ini naik, naik. Bukan k a r a kan kau ikut aja sepanjang wajar wajar lah b e i n i Masalahnya dibikin ruwet itu aja kok. Mbak. Terima kasih, Pak s i t a n g g a n g Pak Leo, selamat siang. Selamat siang, Mbak Nora. Ya, silakan. Istana Kepresidenan mengajarkan selama ini kepada kita, tidak ada masalah yang rumit menyangkut apapun juga, termasuk BBM. Bentuk saja Satgas BBM bersubsidi ketimbang patwa BBM bersubsidi. Terima kasih, Mbak.